Keling, yang keenam sekarang. Insya Allah sampai tujuan. Ada dua lagi, Insya Allah singkat saja, nah, supaya nggak terlalu malam. Sampai jam berapa waktu? Maksimal sih. Sengaja maju ya. Konsep yang keenam kepada Lapang dan sempitnya risi, kaya dan miskin, itu juga bukan ukuran. Derajat manusia nanti di akhirat Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Sedikit ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama Tentang orang kaya yang bersyukur Dan orang yang miskin bersabar Itu kan sama-sama baiknya Miskin bisa bersabar Kemudian kaya bisa bersyukur Semuanya baik Tapi para ulama berselisih pendapat, mana yang paling baik diantara mereka. Ada tiga pendapat. Ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama, mendukung orang kaya. Orang kaya yang lebih baik. Kalau mereka bersabar, si miskin juga bersyukur, eh, mereka bersyukur yang miskin juga bersabar walaupun mereka sama-sama baik, tapi mulia lebih mulia di sisi Allah adalah orang yang kaya orang yang kaya, mendukung pendapat mendukung orang kaya dalilnya adalah karena orang kaya itu banyak sodakahnya sebagaimana tadi cerita orang-orang miskin yang datang kepada Rasulullah mengadukan orang-orang kaya ya Rasulullah ternyata orang kaya itu banyak bersodakah tidak seperti kita orang miskin Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Aliyatul ulia, khairun mina liyat Kemudian, ya, dengan kekayaan mereka bisa membangun masjid, dengan kekayaan mereka bisa menyantuni fakir miskin, dengan kekayaan dia bisa memborong pahala orang-orang yang berpuasa, dengan harta dia dia bisa memberikan makanan berbuka, ya kan? Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda man tora sa iman falahu ajru midlu ajri asaib aukamakala nabi sallallahu alaihi wasallam Karang siapa yang memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan pahala puasa orang yang berpuasa ini. jadi orang kaya bisa memborong dengan hartanya bisa memborong pahala orang-orang yang berpuasa tadi ini tidak bisa dilakukan oleh orang miskin kata mereka sementara pendapat yang kedua adalah pendapat yang membela orang-orang miskin dalil mereka adalah khususnya rasulullah saw bersabda ya khalaf al fukara'u min ummati al jannata akan masuk orang-orang miskin Dari kalan kumatku akan masuk surga Melebihi, mendahului orang-orang kaya terpaut setengah hari Setengah hari di akhirat itu sama dengan 500 tahun Orang miskin masuk surga lebih dulu Dalam hadis lain juga Rasulullah bersabda İbtalaktu al jannah fara'aytu aktaro ahliha alfuqara Saya pernah masuk ke surga, melihat surga, kondisi surga dan ternyata saya melihat kebanyakan penghuni surga itu adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin ini dalil mereka tapi semua dalil-dalil ini tidak lepas dari uh, semua argumen yang mereka kemukakan, yang tidak lepas dari bantahan pendapatnya orang kaya pendapat bahwasannya kaya itu lebih baik daripada miskin ya. itu dibantah sama orang miskin nah, memang wahai orang-orang kaya anda bisa bersodakoh, anda bisa berinfak, anda bisa memberi makan kepada orang berbuka puasa sehingga anda bisa memborong pahala mereka tapi ingat sodakoh itu bukan amalan khusus orang kaya orang miskin dengan keterbatasan juga bisa Ikut serta dengan anda semua Dalam bersodakah Meskipun nominalnya nggak sama Tapi Allah nggak melihat nominal Bisa jadi Sodakah yang sedikit Mengungguli sodakah yang banyak Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih Menyakdalil orang miskin Sabakah dirham Mi'ata'alfi dirham Satu dirham itu bisa menyalik Seratus ribu dirham Kalau saya terjemahkan ke bahasa Indonesia 10.000 ribu bisa menyalip 10 juta Para sahabat terheran-heran, Bagaimana ya Rasulullah ada orang Sudah 10.000 ribu kok bisa menyalip Pahala 10 juta Dijelaskan oleh Rasulullah Alaihi Ada orang punya Harta 20.000 ribu Sudah 10 ribu Berarti berapa itu 50% dari harta dia Luar biasa ini pengorbanan yang Luar biasa Sementara ada orang yang hartanya miliaran Puluhan miliar Dia cuma mengeluarkan 10 juta saja Jadi apa yang dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bukan nominalnya, tapi tingkat pengorbanannya 20.000 ribu, 10 ribu, kecil memang Tapi ini pengorbanannya besar, kalau bagi orang miskin Sementara 10 juta, banyak kayaknya Tapi itu ringan bagi orang yang hartanya 10 miliar Allah ternyata maha adil Allah sungguh-sungguh maha adil jadi harta apa namanya sodako infab itu bukan kekhususan orang kaya saja orang miskin pun bisa berpaju bisa berlomba ini sanggahan orang miskin terhadap dalilnya orang kaya orang kaya pun membantah menyanggah orang-orang miskin wahai orang-orang miskin jangan buru-buru bangga ya benar bahwasannya Rasulullah saw bersabda orang miskin itu akan masuk surga 500 tahun lebih dulu daripada orang kaya tapi jangan buru-buru bangga dulu masuk surga lebih dulu lebih awal bukan berarti surganya lebih tinggi ya orang-orang kaya terlambat masuk surga karena mereka sibuk mengurusi hisap hartanya setelah dihisap Hartanya ternyata banyak dikeluarkan untuk pembangunan masjid Untuk menolong anak yatim Untuk menyekolahkan mereka Untuk memberi makan orang-orang fakir, fakir miskin ya. Akhirnya mereka masuk surga Setelah penghitungan yang begitu panjang Mereka masuk surga Dan surganya tingkatnya kelasnya lebih tinggi daripada surganya orang miskin Terlambat memang Ya Tapi setelah masuk ternyata mendahului orang-orang miskin, sebenarnya panjang obat ini. Perdebatan antara orang miskin dan orang kaya ini panjang sekali sebenarnya. Saya langsung tutup saja dengan kesimpulan. Nah, pendapat yang kuat, pendapat yang saya pilih, Insya Allah Bahwasannya mulia di sisi Allah itu tidak dilihat dari kaya atau miskin, tapi. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang paling mulia di kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ada orang kaya yang bersyukur, ada orang miskin yang bersabar. Kalau yang kaya ini, yang kaya syukur ini takwanya lebih tinggi daripada orang yang miskin sabar, maka orang kaya yang lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang miskin sabar tadi lebih punya ketakwaan, ketakwaannya lebih tinggi Daripada yang kaya, maka yang miskin ini lebih tinggi Jisi Allah subhanahu wa ta'ala nah, Jadi ini konsep yang keenam Kaya dan miskin sama-sama bisa masuk surga Dan bisa sama-sama berpacu Menggapai derajat tinggi jisi Allah subhanahu wa ta'ala Inilah Maha adilnya Allah subhanahu wa ta'ala Yang terakhir Setelah kita membahas Konsep demi konsep ternyata kekayaan dan kemiskinan itu bukan kehebatan seorang menunjukkan kehebatan seorang Kekayaan dan kemiskinan bukan pula ukuran cinta dan murkanya Allah Bukan ukuran kesuksesan, bukan ukuran kebahagiaan, bukan pula ukuran tinggi atau rendahnya derajat manusia di sisi Allah Terus apa sebenarnya? Kaya dan miskin itu hakikatnya apa? Inilah konsep yang terakhir, konsep yang ketujuh. Kaya dan miskin itu adalah fitnah. Kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rizki itu adalah ujian cobaan. kum wal fitnah wa ilaina turjaun. Kami akan menguji kalian wahai manusia dengan keburukan dan dengan kebaikan. Kata sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas. Kebaikan dan keburukan maksudnya adalah kami akan menguji kalian dengan lapang rizki, sempit rizki, akan menguji kalian dengan sehat, dengan sakit. Sebagai bentuk fitnah, sebagai bentuk ujian, cobaan bagi kalian, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Jadi kita semua, Bapak dan Ibu, dengan keadaan kita masing-masing, dengan keadaan ekonomi kita masing-masing yang berbeda-beda ini semuanya adalah ujian. Ingatlah apa yang diucapkan oleh Nabiullah Sulaiman alaihi salam tatkala beliau melihat nikmat Allah yang begitu melimpah besar sekali kepada beliau beliau mengucapkan hadza min fadli rabbi liyallahu ni naasykuru am akfur semuanya ini nikmat yang Allah berikan kepadaku ini semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat ini adalah karunia dari rokku, dari Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku syukur atau kufur? Ini ucapan Abdullah Sulaiman. Alangkah bagusnya kalau ini kita kita ambil dan kita tanamkan dalam hati kita, kita ucapkan tepat kala kita mendapatkan nikmat. Yang pegawai ya, kemudian jabatannya naik, pangkatnya naik. Ucapkan apa yang diucapkan oleh Nabiullah Sulaiman. Hada min fadli rabbi liyabaluwani am abduh. Ini adalah karunia Allah. Untuk mengujiku, apakah aku syukur dengan naiknya pangkatku ini atau aku kukur. Pedagang yang dagangannya laris, yang omsetnya besar, yang cabang usahanya di mana-mana. Jangan lupa untuk mengucapkan seperti apa yang diucapkan Nabiullah Sulaiman. Hada min fadli rabbi liya beluwani ini adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengujiku apakah aku syukur atau kufur dan seterusnya seperti itu adapun saudara-saudara yang mungkin diuji dengan ujian sebaliknya yaitu dengan kemiskinan, dengan sempitnya riski jangan terburu-buru mengambil kesimpulan maksudnya apa? Sebagian orang setelah tahu ternyata kaya dan miskin Sempitnya riski dan lapangnya riski itu adalah ujian berkomentar nah, Kalau semuanya adalah ujian Enak orang kaya Ujiannya enak Tuntutannya syukur Dikasih nikmat banyak Dituntut untuk bersyukur Sementara orang miskin ujiannya berat Tuntutannya harus bisa bersabar kalau sama-sama diuji ya enak orang kaya dong nah. saya katakan jangan terburu-buru mengambil kesimpulan seperti ini. kaya dan miskin itu ya enak enggak enak lah. ada risikonya ada kelebihannya ada kekurangannya semuanya ada kaya ujian berat juga Bapak Dini berapa, berapa banyak orang yang dengan kekayaannya itu tersesat jalan karena ada semua Semua keinginan nafsunya bisa dia salurkan, apa saja yang dia inginkan tersalurkan, karena ada duitnya, sehingga mungkin dia nggak terkontrol, ya mungkin dia membelanjakan hartanya mengeluarkan untuk perkara yang haram, sehingga dia binasa dalam keadaan kemaksiatan. Naudzubillah Yang miskin pun juga ada berisiko. Nah, jadi sebenarnya ujian itu sama-sama, sama-sama berisikonya sama-sama beratnya. Nah. tapi kalau kita melihat kepada hadis rasulullah saw, nah, kalau ditimbang-timbang mana yang lebih berat, ternyata rasulullah itu mengatakan yang lebih berat itu ujian kekayaan. di dalam sebuah hadis yang sahih. rasulullah saw bersabda, wallahi mal faqru demi allah, bukan kefakiran yang lebih aku. Takutkan menimpa kalian. Bukan kefakiran yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian. Walakin antub sato alaihum dunya kama busitop alaman kana kebelakang. Tapi yang lebih aku khawatirkan adalah dibentangkannya, dibukakannya dunia seluasnya kepada kalian. Sebagaimana dunia pernah dibentangkan kepada umat-umat sebelum kalian kata nafasuha kemudian kalian berlomba-lomba berpacu memperebutnya sebagaimana umat